Assalamualaikum sederh, berita malam edisi hari ni Kamis 26 Juli 2018, dibacakan Ardian Syah Satu niti rumah di Nur Salam hangus terbakar. Lebih setahun pasokan air bersih dari PDAM putus di Subur Salam. Gelombang tinggi terjang pesisir susu dan air laut masuk ke rumah warga. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram FM.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 Berlun satu unit rumah semi permanen berkonstruksi kayu hangus terbakar di Gampung Pulau, U Kecamatan Nur Salam, Aceh Timur, Rabu Dinihari, sekitar pukul 00.40 waktu Indonesia Barat. Rumah itu milik Laila Sabri Binti Binsi, 47 tahun, yang merupakan petani. Kapolsek Nur Salam Ibtu Sugiono mengatakan kebakaran pertama kali dilihat saksi Herman. Tidak lama kemudian pemilik rumah juga berteriak rumahnya kebakaran. Teriakan Laila membangunkan warga sekitar. Kemudian warga bersama-sama berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sambil menyelamatkan sejumlah barang milik korban. Api dengan cepat membesar karena rumah semi permanen ini berkonstruksi kayu. Tak lama kemudian tiga unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Berselang 30 menit api berhasil dipadamkan. Namun bangunan rumah dan isinya rata dengan tanah Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami kerugian sekitar 80 juta rupiah. Darulun masyarakat kota Sebul Salam yang menjadi pelanggan PDAM mengeluh terputusnya pasokan air bersih hingga setahun lebih. Warga berharap persoalan air bersih segera ditangani instansi terkait. Menurut warga, air PDAM ke wilayah Sebul Salam telah putus mulai Mei 2017 lalu. Kondisi ini terus terjadi hingga saat ini. Untuk mengatasi persoalan air, masyarakat mengaku terpaksa menggunakan sumur galian atau sumur bor, meski kualitas air berminyak berwarna kuning dan berkarat. Hal senada disampaikan Hamdan Syah, pelanggan PDAM sebul salam lainnya. Menurutnya tahun ini sama sekali tidak setetes pun air PDAM mengalir ke rumah mereka. Akibatnya keluarga Hamdan terpaksa menggunakan air sumur bor untuk kebutuhan sehari-hari. Hamdan berharap persoalan air bersih ini segera diatasi instansi terkait. Sementara itu, Kepala PDAM Kota Subulsalam, Dian Berutu, mengakui putusnya jaringan pipa hingga mengganggu pasokan air bersih ke pelanggan. Gangguan pipa jaringan tersebut akibat proyek pembangunan jalan di area Subulsalam. Sedarlun gelombang besar dengan ketinggian antara 4 hingga 5 meter menerjang pesisir kawasan Kecamatan Susu Aceh Barat Daya sejak Rabu sore berlanjut hingga hari ini. Air laut masuk ke sejumlah rumah warga. Bahkan bot ikan yang sedang berlabuh ikut diterjang sehingga terdampar di atas pantai dalam kondisi rusak parah. Ombak besar menghantam pesisir kawasan enam desa yaitu Palak Kerambil, Kedai Susu, Tanjang Baru, Ladang, Padang Baru dan Rebik Mepayung. Sejumla pondok kantin wisata di tepi pantai Jilbab di desa Kede Susuh, Panjang Baru dan ujung serangga rusak berat di terjang ombak. Air laut dari pecahan ombak naik ke darat dengan jarak 30 hingga 70 meter dari garis pantai, lalu masuk ke dalam rumah yang dekat dengan bibir laut, terutama rumah warga di desa Palak Kerambil dan Panjang Baru. Peristiwa ombak tinggi akibat cuaca buruk dua hari terakhir juga menimbulkan dampak buruk terhadap nelayan Selain terkendala aktivitas menangkap ikan, beberapa but yang berlabuh di kolam labu pelabuhan pendaratan ikan atau PPI ujung serangga, susuh, mengalami kerusakan akibat diterjang ombak. Sudarun, sekitar 30-an anak pemulung usia sekolah di tempat pembuangan akhir desa Alulim, kecamatan Belang Mangat, Mawai, kini mulai mendapatkan pendidikan khusus segratis. Pelaksanaan pendidikan khusus berlangsung sepekan tiga kali bertempat di TPA setempat. Pimpinan daya Al-Muklisin Loksmawem, Muklis Azhar, juga anggota DPRK Loksmawem mengatakan, pada dasarnya mereka membuat taman literasi anak di TPA khusus anak-anak pemulung. Dalam sepekan digelar tiga kali pertemuan yakni Senin, Kamis, dan Sabtu mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hingga sore. Pihaknya juga membagikan buku dan peralatan mengaji gratis serta juga menyediakan 10 pengajar di bawah koordinasi Ustadz Mutakin. Dengan adanya program ini, anak-anak pemulung setiap harinya akan belajar mengaji, membaca, belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, serta belajar cinta tanah air. Selain itu, daya Al-Muklisin juga menggandeng tim perawatan luka sehingga setiap berlangsungnya kegiatan Taman Literasi Anak, Tim perawatan luka hadir untuk menjaga kesehatan pemulung beserta anak-anaknya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evita. Didarlun hujan lebat disertai angin kencang yang melanda Aceh Jaya khususnya Kota Calang Kecamatan Krungsabe menyebabkan dua pohon tumbang di kawasan Desa Dayah Baru, Kamis siang, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kabit Pencegahan dan kesiapsiagaan siagaan BPBK Aceh Jaya, Ismail mengatakan, jika pohon tersebut tumbang pada saat angin kencang melanda calang. Selain angin kencang, di saat bersamaan juga diguyur hujan deras. Ada dua pohon yang tumbang, yakni di kawasan Dayah Baru, tepatnya di depan Dinas Pendidikan Aceh Jaya. Salah satu pohon yang tumbang ikut menimpa satu unit mobil yang terparkir di perkarangan dinas pendidikan tersebut. Ismail mengatakan peristiwa ini terjadi tepat di kawasan pemukiman dan jalan lintas kecamatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Sedat dinas ketahanan pangan dan peternakan Sumatera Utara menyebut stok telur dan daging ayam mengalami surplus sepanjang tahun ini. Namun lonjakan harga tetap terjadi walau tidak melebihi harga nasional. Kepala Dinas Hanpang Ternak Sumatera Utara Dahler mengatakan ketersediaan daging ayam hingga bulan Juli ini sebanyak 42.660,94 ton. Jumlah ini melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat Sumatera Utara yang hanya 40.006,34 ton. Sedangkan stok telur ayam 82.902,75 ton dengan kebutuhan 56.936,83 ton. Ini artinya perkiraan daging ayam surplus 2.654 ton dan telur ayam surplus 25.965 ton. Dahler menyebut sejauh ini Sumatera Utara masih menjadi penopang nasional untuk ketersediaan sejumlah komoditas termasuk diantaranya daging ayam dan telur yang rutin dikirim ke Aceh, Batam, DKI Jakarta hingga Jawa Barat. Meski mengalami surplus, harga daging ayam dan telur di Sumatera Utara ikut mengalami tren naik. Kabit Ketersediaan dan Distribusi Dishan Pangan Ternak Sumatera Utara Ahmad Syafri Nasution menilai banyak faktor yang menyebabkan angka kedua komoditas ini naik. Salah satunya faktor peraturan pemerintah yang melarang penggunaan antibiotik perangsang pertumbuhan pada ayam sebagai penyebab utama.